Halo semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya di sini, inspirator kehidupan, sahabat kamu, teman kamu dari pagar kehidupan. Yap, betul sekali. Ini adalah video terbaru dan mungkin kamu sekarang bingung ya. Kok sepertinya video mulai sering? Betul. Jadi bagi kamu yang mungkin belum berlangganan pagar kehidupan, kamu sebaiknya berlangganan kala mulai detik ini. Mulai detik ini saya mulai memberikan video setiap hari, betul, video setiap hari yang berhubungan dengan motivasi yang insya Allah bisa membantu kamu menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya ini. Ya, video kali ini ini adalah salah satu trik emas yang paling mujarab juga, teman-teman. Kenapa saya bilang mujarab? Karena di trik yang akan saya bagikan kepada kamu ini, kalau kamu mempraktekkan dengan benar kamu bisa mendapatkan mukjizat. Betul. Kata emasnya di sini adalah mukjizat, ya. Nah, saya memberikan judul dari video ini atau audio ini adalah sedekah manusia terpuji. Kalau di beberapa video yang lalu, teman-teman, saya sempat berbicara dan berdiskusi kepada kamu mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan sedekah ya. Dan alhamdulillah responnya sangat baik, banyak yang menerima keajaiban. Dan ada juga beberapa yang mungkin masih belum diberikan keajaiban. Nah di audio atau video kali ini saya akan lebih mempertajam lagi teknik sedekah yang biasa saya lakukan Yang sudah terbukti bisa merubah nasib saya Alhamdulillah Sedekah manusia terpuji Pada dasarnya semua orang yang melakukan sedekah teman-teman itu adalah manusia terpuji Sedekah pada dasarnya adalah ketika kamu memberikan sesuatu hal yang kamu sukai, bernilai buat kamu, dan kamu berikan kepada orang lain dalam rangka membantu sesama, betul? Nah, kalau sedekah yang biasa saya lihat di kiri kanan saya, mereka melakukan sedekah, kemudian mereka pergi. Nah akhirnya saya mendapatkan ilham dari Tuhan Yang Maha Besar Bahawa sedekah itu sepertinya kurang kalau kita hanya segedar menaruh uang Sedekah itu kayanya kurang kalau kita hanya mentransfer uang kepada orang yang membutuhkan Sedekah itu akan berlipat ganda efeknya buat pemberi Asalkan melakukan tiga hal emas yang bisa kamu kerjakan saat ini juga ketika kamu bersedekah Betul Cukup 3 hal emas yang bisa membuat sedekah kamu efeknya berlipat ganda 3 hal emas ini yang akan saya bagikan kepada kamu saat ini juga Tolong dengarkan baik-baik Ketika kamu ingin bersedekah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah Carilah target yang tepat, itu penting teman-teman Kenapa itu penting? Karena banyak di kiri kanan kita, orang-orang yang mau memanfaatkan kebaikan orang lain, seolah-olah mereka itu butuh disedekahi, padahal mereka adalah penipu, itu berbahaya. Bukan karena kamu gak dibalas, bukan. Tuhan akan membalas kamu berdasarkan hati kamu. Kebaikan apapun yang kamu tebarkan, walaupun kamu ditipu, pasti dibalas. Cuman masalahnya, masih banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kamu di sekeliling kamu selain sepenipu yang pura-pura susah tadi. Kasian kalau kamu salah menyumbang, harusnya kamu menyumbang ke orang susah, eh kamu malah ketemu penipu, akhirnya yang disumbang sepenipu. Kamu tetap akan dapat pahala balasannya Tapi sayang, orang yang dibantu adalah orang yang tidak layak dibantu Oleh karena itu, temukan yang pertama adalah target yang tepat Nah saya memberikan kamu hadiah teman-teman Di bagian video ini kalau kamu menonton video ini di Youtube Di bagian deskripsinya saya sudah menaruh banyak nomor rekening panti-panti asuhan Panti-panti yatim Dan juga nomor rekening orang-orang yang membutuhkan bantuan yang memang saya dapatkan di koran Yang mana itu pun sudah sering saya sedekahi Jadi bagi kamu yang menonton video ini atau audio ini Tolong di bagian deskripsi Youtube kamu buka dan kamu lihat di situ ada banyak nomor rekening yang bisa langsung kamu gunakan untuk bersedekah Itu adalah sasaran yang tepat Nomor dua, setelah kamu menemukan sasaran yang tepat Seandainya kamu ingin menjadi lebih dahsyat Lakukan hal yang nomor dua ini Apa itu mas bro? Doakan orang yang akan kamu sedekahi dengan doa terbaik Ini dia ini yang membedakan antara sedekah manusia biasa dan sedekah manusia yang terpuji Sedekah manusia terpuji sebelum dia melakukan sedekah, dia doain dulu Contohnya, seandainya ada orang yang kamu sedekahi adalah seorang anak kurang gizi Yang dia butuh bantuan dana Ketika kamu mau bersedekah, doakan dia dengan doa terbaik Seolah-olah dia adalah anak kamu Seolah-olah dia adalah orang tua kamu Seolah-olah dia adalah belahan jiwa kamu yang kamu cinta mati sama dia Contoh doanya begini, saya ajarkan Ya Tuhan, saya berniat bersedekah karena Engkau saya mohon Tuhan tolong berkahi anak ini, agar dengan sedekah saya, dia dapat menerima bantuan yang teramat-amat sangat membantu dia. Ringankanlah penderitaan dia Tuhan, angkatlah penderitaannya, gantilah dengan kebahagiaan, keberkahan, dan kemudahan semudah-mudahnya. Amin. Itu contoh doa untuk orang yang kita sedekahi. Bagaimana? Rasanya enak kalau kita udah mendoakan orang ya Walaupun mungkin kita gak kenal dia Walaupun mungkin dia juga gak kenal kita Tapi kalau kita bisa mendoakan dia dengan doa yang tulus seperti itu Hati kita plong Rasain, hati kita plong Coba Hal yang ketiga Yang biasa dilakukan seseorang manusia yang terpuji ketika bersedekah adalah Setelah dia menemukan target yang tepat, setelah dia mendoakan orang yang dia ingin sedekahi dengan doa yang tulus dan yang terpuji, doa yang ketiga adalah doakan apa keinginan kamu, apa hajat kamu yang ingin dengan sedekah ini Tuhan kabulkan. Contoh doanya begini, setelah kamu doakan tadi orang yang kamu sedekahi, kamu doa lagi, ya Tuhan, saya mohon dengan sedekah ini, saya mohon Tuhan tolong kabulkan keinginan saya mengenai A. Nah A itu adalah keinginan kamu, cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu utarakan itu kepada Tuhan dan kamu katakan setelah kamu mendoakan orang yang ingin kamu sedekahi tadi. Jadi langkah tiga ini teman-teman kamu lakukan kemudian kamu baru bersedekah masukkan uang yang cukup bernilai buat kamu dan kamu ikhlaskan kamu tunggu dalam waktu beberapa hari bahkan bisa jadi hari itu juga akan terjadi mujizat. dari mana saya tahu saya ngalamin sendiri teman-teman Ketika saya sedang gundah Ketika saya sedang butuh bantuan Ketika saya sedang mentok Saya lakukan tiga hal ini Alhamdulillah, puji Tuhan Semuanya pasti ada jalan Nah, maka dari itu Saya bilang di depan tadi Ini bisa memberikan kamu mujizat Asalkan kamu lakukan dengan benar Dan ikhlas Ikhlas itu bukan kamu tidak berharap, bukan. Ikhlas itu kamu melupakan bahwa kamu sudah sedekah. Enggak usah dipikirin. Balasannya kapan, balasannya seperti apa dan bagaimana? Enggak usah dipikirin. Itu ikhlas. Jadi berharap itu boleh enggak, Mas Bro? Boleh, harus. Tapi berharaplah hanya kepada Tuhan pencipta semesta alam. Selesai. Nah, Ketika kamu berhasil melakukan sedekah manusia terpuji yang berupa tiga langkah emas tadi teman-teman Saya berani yakin pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidup kamu Oleh karena itu, bagi kamu yang saat ini mengalami kesulitan apapun Kesulitan apapun yang membuat kamu mentok saat ini Kamu gunakan cara ini pasti insya Allah dengan izin Tuhan akan menjadi sesuatu hal yang ada efeknya bagi kamu yang susah rezeki, bagi kamu yang susah jodoh, bagi kamu yang susah apapun Lakukan cara ini Saya mohon, lakukan cara ini Pasti akan ada hasilnya Asalkan caranya benar dan kamu ikhlas Lakukan, lakukan, dan lakukan Oke? Okay? silakan sebarkan video ini, silakan sebarkan audio ini, semakin banyak orang yang tertolong dengan video dan audio ini, semakin besar juga ganjarannya bagi kamu, orang yang menyebarkan. Kita ketemu lagi besok dengan audio dan video yang lebih berkualitas. Saya Aryan Surya, inspirator kehidupan Indonesia dari Pagar Kehidupan. Keep sharing, keep loving, and keep giving. Bye-bye.